Selamat malam Pak Leo Selamat malam juga Bu k i k i Silahkan Bapak、eh, Pendapat saya sih tidak perlu pusing-pusing ya Tidak、eh, ada masalah Karena selama ini export-import memang melalui tanung p r i u k Apapun melalui tanung p r i u k Termasuk kapal penumpang, KM Kerinci, KM Rinjani Semua melalui tanung p r i u k Gitu a j a demikian Terima kasih Selamat malam Pak Anton Selamat malam i Ya s i l a k a n Pak Memang antara m e n d a g dengan Mempan ini mengenai Pertanian itu Dari dulu memang gak cocok Soal masalah impor beras, buah-buahan Sayur s a y u r sama juga t a b a l i u lah, keduanya itu、e, Masalah membingungkan, korbannya kan petani juga Baik dengan buah dan ini Jadi gak pede lah untuk、e, Apa Manajemen tata niaga、e, Ini, perbuahan Mau petanian r itu Dua-duanya Baik Terima kasih Pak Anton, dan saya beralih kepada Biosolat Malam. Selamat malam, Bu. s i l a k a n Untuk kami ya, Bu, ya itu import buah dan sayuran itu harus izin dari Departemen Pertanian dulu. Mana yang buah-buah yang harus d i i m p o r maupun sayuran yang harus d i i m p o r Kalau sayuran itu ada di Indonesia, ya memang otomatis nggak boleh. Maka itu pelabuhan-pelabuhan seperti c i l e g o n Pelabuhan Cirebon, s e m a r a n g maupun Silamaya... m a u p u n pelabuhan Bekasi atau mana aja yang perlu dibuka, kangerang bila perlu dibuka untuk perdagangan sayuran atau c u n g a k kelapa sendiri gitu loh. Jadi banyak aksesnya, kayaknya Tanjung Periok aja gitu loh. Ini juga hubungannya dengan Departemen Perhubungan Laut sehingga nanti dikonfirmasikan apakah bisa menggunakan pelabuhan-pelabuhan kecil p e n d u k u n g supaya impor beras apa sayuran dan tumbuh-tumbuhan apa dan buah-buahan bisa masuk gitu loh dan itu untuk mendapatkan izin dulu dari departemen pertanian maupun departemen yang terkait gitu masalahnya itu jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga para pengimpor itu nggak bisa memasukkan barangnya walaupun briok e tutup gitu terima kasih. Selamat pagi Pak Panggabean. Selamat pagi. Silakan komentar anda. Ya inilah disini semakin kelihatan bahwa kinerja daripada pemerintah oleh kementerian-kementerian i tidak u t ada koordinasi sama sekali Jadi sebenarnya yang menyebabkan high cost ekonomi itu tidak hanya dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha Tapi juga justru oleh regulator dengan kebijaksanaan yang tidak mendukung Bagaimana mau ekonomi kita semakin baik kalau biaya-biaya yang seperti ini terus dibuat oleh pemerintah sendiri Terima kasih Terima kasih Pak p a n g g a b e a n Pak Leo, selamat pagi. Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Dona. Ya, s i l a k a n Ya, dengan diperlakukan kebijakan begitu, nanti kalau Indonesia m e n g i m p o r peras dari Bangladesh, Pakistan, India... Thailand dan Bangkok, itu juga akan dikenakan biaya tambahan dengan alasan harga misalnya naik gitu, karena、e, untuk menuju Belawan kan lebih dekat kalau menuju Jakarta, dan lebih jauh gitu, makanya pemerintah jangan sembarangan bikin peraturan, terima kasih baik, terima kasih Pak Leo Pak Widi, selamat pagi ya pagi、uh, saya berpendapat agak berbeda ya Saya kira、uh, kalau kita lihat beberapa keluhan sebelum ini,、uh, Indonesia ini sudah kemasukan buah i m p o r kebanyakan gitu. Barangkali, barangkali tujuan dari kementerian itu untuk meningkatkan、uh, apa, penggunaan buah-buahan dalam negeri karena kita sudah... s e s u a g a k d i j a j a h i dan termakan di Jakarta, gitu kan? m a k a n buah impor paling banyak itu di kota besar di Jakarta. Barangkali dengan kebijakan ini, impornya sedikit dipersulit, sedikit direm, bukan dipersulit sedikit direm supaya produk d a l a m n e g e r i bisa meningkat. Sehingga ini akhirnya ujungnya akan kebaikan buat negara kita. Terima kasih, baik Bapak Burhan ya. Selamat pagi, Bapak Burhan. Ya, Selamat pagi Ya silahkan Iya saya rasa pemerintah ini、uh, kebijakannya kurang tepat ya Untuk buah impor, sayur impor Ini karena kenapa buah lokal itu n gak g bisa bersaing dengan buah impor Karena tidak ada efisiensi Infrastrukturnya tidak mendukung、ya. Tapi pagetnya mau Jadi sebenarnya kita, pemerintah kita ini harus bertermin dulu サンシャパゲーム Karena disebut di situ, masalahnya adalah soal p e n g k a r a n b i n a a n Itu yang saya tahu. Yang kedua, kalau dia tidak di Jakarta, k i t a r u h d a h d i Surabaya. Surabaya apa mampu dengan 3.000 kontainer per bulan? Punya fasilitas nggak? Kalau nggak ada, berapa biaya yang akan naik? Berapa kekurangan yang akan didapat? Supaya nggak ada timan tinggi, harga naik. Pemerintah siap n g a n t u k itu. Ya kan? Jadi ini pemerintah, kalau buat peraturan, harusnya ya, mikir dulu gitu. Ya kita d a p a n g bilang, ya kan j u n g Kriot tutup, ya Surabaya buka. Berapa banyak beban yang akan dipindahkan di Surabaya? k i s a h s t r u k t u r kita ini kan paling ngaco.、Mm -hmm. Ya kan? Tukung gak itu? Bisa gak itu? Ya kan? b u a h kita disuruh busuk di d a n a Itu yang betul-betul harus dikisahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Gem. t a Dibio, s o l a m siang. s l a h a siang Bu, j a w a b n y a begini. Itu dikonfirmasikan dulu peraturan Menterian Perdagangan dengan Departemen Pertanian ya, Sistem. Nah, kalau Menterinya bila perlu bertemu Menterian Perdagangan dan Menterian,、uh, per Menterian Pertanian untuk mengkondisasi agar barang-barang buah impor yang memang harus d i d a tangkan dari luar negeri bisa diterima di pelabuhan pelabuhan kecil sekitarnya misalnya pelabuhan Cirebon pelabuhan Semarang pelabuhan Surabaya Pelabuhan Lampung dan sebagainya, termasuk k e r j a n e g a r a ataupun mana saja yang bisa menerima kontainer-kontainer ataupun -kontainer, barang-barang、uh, impor buah dan sayuran dari luar negeri.、Ya. Oleh karena itu, kalau tidak terjadi demikian, maka pemerintahnya n g a c o Memang pemerintah SPI n i sebelumnya n g a c o karena timnya tidak bekerja.、Hmm, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dibio. Pak Gilbert, selamat siang. Ya, selamat siang. Dikatakan tadi Menteri Pertanian dan Perdagangan harus bertemu kan secara berkala bertemu kan di dalam sidang-sidang di apa namanya di kepresidenan sana Jadi kalau dikatakan bertemu ya mereka bertemu jadi kalau saya sih berpedoman、uh, berpendapat ini mungkin ada benarnya juga kalau dikatakan autopilot ya Jadi mereka hanya seperti kayak robot-robot ya -robot yang sudah disetel begitu jadinya antara satu departemen gak ada koordinasinya dengan departemen yang lain、gitu. jadi kalau yang begini ya ekonominya tinggal tunggu amruk b aja ya, tunggu amruk b dan sekarang saham saja sudah turun 80,、eh, 80 poin ini terima kasih baik, terima kasih Pak Gilbert Pak Edi, selamat siang selamat siang komentar Anda Biasa agak bingung dengan departemen-departemen sekarang ya Terus kemana peranan m e n t e r i koordinatornya Itu bukan di masalah pertanian p e r d a a r k a n a s a a h perikanan juga begitu Termasuk solar untuk kapal perikanan sampai sekarang Terima kasih Terima kasih Pak Edi Pak Joko selamat siang Ya selamat siang Komentarnya Pak Ya kalau dibilang SBI itu tidak アトディランアウトパイロとジュイル。カラ Terima kasih Pak Joko, Pak Ali selamat siang Iya saya sih orang awam Bu ya Cuman kadang gak masuk logika a jadi para menteri d i k e n a t u r a n Dia mau pindahin、uh, barang-barang impor buah sayur itu ke luar Jakarta Padahal konsumsi terbanyak itu di Jakarta dan sekitarnya Jakarta, Tanggrang, Bekasi, Depok, Bogor Ya kan Kalau dia dipindahin ke luar Jakarta itu Apa n g g a k salah transportasinya jadi tambah mahal, belum buahnya nanti penampungannya bagaimana. Satu, kedua ya, saya juga n g g a k setuju kalau dia bilang s b y lebih baik. Apanya yang lebih baik? Hukum n g g a k jalan, gimana-mana korupsi, narkoba merajalela, n g g a k ada tindakan tegas. Apanya yang lebih baik? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Ali. Pak Adi Saleh, selamat siang. Selamat siang, Mbak. s i l a k a n Disini semakin terlihat bagaimana koordinasi itu tidak ada Kalau koordinasi itu tidak ada artinya pemimpinnya hampir tidak ada Saya tidak melihat kehadiran pemerintah dalam banyak kesulitan masyarakat Pemerintah banyak absen dalam banyak hal Jadi kalau seperti ini jadinya Nah artinya kementerian itu jelas dipimpin oleh パーティーポリティー、リアルバックナラワン、ネガラワン、タピーポリティーポリティー。そして、私たちは、私たちは、私たちのプロセスを持って、私たちのプロセスを持って、プレミアムを持って、プレミアムを持って、 Perdagangan kalau perlu SBY-nya mundur. Terima kasih. Bu Ewi, selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n Ibu, pemerintahan sekarang pemerintahan banci. Sehari ngomong ini, sehari ngomong itu. Baik dari presiden, maupun menteri, maupun dari kelurah, a n ke, ke RTKRW, maupun ke seluruhnya banci. Ngomong harus tegas, Bu. Satu ngomong A, semua harus A. Jangan ini ngomong A, ntar yang satu B. パイ、uh、ンジャ ー,、er、ー、スラバシ ギターはですね、オピニオギターはですね、オンオピニンのンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオピニオンのオ